Halo guys, sudah gak sabar ya Buat lihat hebohnya Indonesian Television Award 2022 Subscribe dulu dong Channel Youtube Indonesian Television Award Jangan lupa juga buat like, komen, dan share ya Selamat menonton Selamat malam semua ya Sayant la Kuluba Kura Saka Tan patan.